Sa berita malam. Assalamualaikum sudarlun. Assalamualaikum sudarlun, berita malam edisi hari ini, Kamis 1 Juni 2017, dibacakan Ardiansyah. Pencuri sarang walet babak di Hajar masa. Kapal penyeberangan berlayar satu trip ke Sabang akibat gelombang tinggi. Wakil Bupati Pidi serahkan bantuan untuk korban puting beliung. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang paling rangkum tim Nyusrum serambi BFN. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawaser 94,6 FM Anca Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loxma FM. Ini berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun satu dari tiga pelaku pencurian sarang burung walet di rumah Basarudin warga Gampung Luas Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, Babak Belur di Hajar Masa. Aksi pencurian sarang burung walet terjadi Kamis dini hari pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga pelaku dan barang bukti telah diserahkan ke polisi. Gesi Gampung luas Muhammad Yusuf mengatakan awalnya warga berhasil menangkap seorang pelaku pencuri sarang walet di rumah Basarudin. Pelaku Babak Belur di Amuk Masa. Warga kemudian melakukan pengembangan. Selang beberapa jam kemudian, warga berhasil menangkap dua tersangka lainnya. Dari pelaku turut diamankan barang bukti berupa sarang walet yang sudah berhasil dicuri. Menurut Muhammad Yusuf, amukan warga terjadi akibat kekesalan mereka sejak beberapa bulan terakhir sering terjadi kemalingan. Bahkan, sarang burung milik Basarudin sudah tiga kali dibobol maling. Sementara itu, Camatur Montimur, T. Mas Rizar, mengatakan kasus pencurian ini sudah sangat meresahkan warga. Ketiga pelaku dan barang bukti telah diserahkan ke polisi untuk diproses hukum. Darlun cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi kembali menerpa wilayah Sabang dan sekitarnya. Akibatnya pelayaran kapal penyeberangan dari Sabang ke Banda Aceh terganggu. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Abdurani mengatakan cuaca buruk berupa angin kencang disertai hujan menerpa wilayah Sabang dalam dua hari terakhir, menyebabkan terganggunya pelayaran kapal penyeberangan Sabang Banda Aceh dan sebaliknya. Kapal cepat yang biasanya berlayar tiga trip dalam sehari, pada Kamis ini hanya berlayar satu trip dari Sabang ke Banda Aceh. Bahkan kapal cepat baru berangkat dari Sabang ke Ulele pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, karena dalam beberapa malam ini semua kapal cepat menginap di Ulele. Begitu juga dengan kapal lambat KMP Tanjung Burang yang biasanya berlayar 2 trip, sejak Rabu kemarin hanya berlayar satu trip dari Sabang ke Banda Aceh. Darlun Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi didampingi Kadis Perindustrian Pidijaya Dr. Anda Hajah Cut Aminah Rabu kemarin menyalurkan bantuan kepada sejumlah warga Gampung Diapangwa Kecamatan Teringading yang rumahnya porak-poranda diterjang Puting Beliung. Bantuan berupa uang kontan masing-masing 2 juta rupiah diserahkan Said Mulyadi kepada 8 kepala keluarga korban Puting Beliung. Wakil Bupati menyebutkan bantuan yang disalurkan Pemkap pada hari kelima Ramadan ini adalah untuk kedua kalinya setelah sebelumnya diserahkan bantuan uang dan sembako. Gesi Deah Pangwa Munawir berterima kasih kepada Pemkap atas bantuan yang diberikan kepada warganya. Bantuan yang diterima tersebut dinilai sangat bermanfaat, apalagi saat ini sedang menjalani ibadah puasa yang tentunya kebutuhan semakin meningkat dibandingkan hari biasanya. Selain menyerahkan bantuan untuk korban puting beliung, Said Mulyadi juga memberikan bantuan kepada M. Yusuf Aumar, 60 tahun, warga miskin Gampung Mepudu, Kecamatan Teringgading. Yusuf dan istri serta anaknya selama ini mendiami rumah yang tidak layak huni. Kondisi rumah M. Yusuf layaknya gubu berdinding papan dan tepas yang telah lapuk. Sudah delun, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan menuju kawasan sentra produksi tebu di Kecamatan Ketol. Tahun ini PMK Paceh Tengah mengucurkan dana Rp15,5 miliar guna melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Ketol. Bupati Aceh Tengah Insinyur Nasarudin mengatakan anggaran belasan miliar lebih yang digelontorkan bertujuan memperlancar akses produksi tebu. Adapun ruas jalan yang akan ditingkatkan yaitu kecamatan Ketol diantaranya jalan dari Simpang 4 menuju Bater, Kekuyang, Jaluk Pantan Penyu hingga ke Kampung Terang Ulen yang merupakan perbatasan antara kecamatan Ketol dan Silinara. Menurut Bupati, besarnya potensi gula tebu di Kabupaten Aceh Tengah mengundang minat investor untuk berinvestasi mendirikan pabrik. Salah satunya pihak Humpus Group yang mulai melirik untuk berinvestasi di bidang pembangunan pabrik gula. Bahkan pihak Humpus Group telah mengirimkan konsultan dan menilai kualitas tebu di Aceh Tengah. Hasilnya sangat baik sehingga layak untuk pendirian pabrik. Bupati juga mengatakan dari hasil data statistik luas tanaman tebu di Kecamatan Ketol saat ini mencapai 8.000 hektar dengan kapasitas produksi rata-rata 90 hingga 120 ton per hektar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sejumlah masyarakat Subul Salam masih sulit mendapatkan gas LPG 3 kg. Zdaj sepekan lebih gas bersubsidi pemerintah tersebut langka di Sebul Salam. Salah seorang warga, Wahda, mengakui kecewa terhadap Pertamina yang tidak mengambil tindakan terkait kelangkaan gas LPG bersubsidi di kota Sebul Salam. Dari kabar yang beredar, bahwa jatah gas bersubsidi untuk Sebul Salam dari salah satu agen di bawah keluar daerah. Wahda, mendesak pemerintah maupun Pertamina Aceh maupun Sumatera Utara segera bertindak menelusuri penyaluran gas bersubsidi jatah warga miskin tersebut. Jika tidak, kondisi ini dapat menimbulkan kekacauan apalagi di bulan puasa. Kelangkaan gas LPG 3 kg di Subur Salam yang terjadi sepekan ini dilaporkan akibat pasokan hanya bersumber dari satu ejen yang ada di daerah tersebut. Padahal di Subur Salam terdapat dua ejen pemasok gas bersubsidi. Segalun puluhan hektar tanaman padi di desa Padangkawa, Belang Padang, Dan Drin Jalu, Kecamatan Tangan-Tangan, Aceh Baradaya terendam air pasang akibat tersumbat mulut kuala tangan-tangan selama satu pekan. Sebagian areal padi yang masih ditanam termasuk benih yang belum dicabut mati sehingga para petani kualahan mencari bibit pengganti. Zakaria Pawang dan Rawi warga desa Padangkawa mengatakan mulut kuala tangan-tangan tersumbat dan telah digali dengan alat berat jenis beko yang dikerahkan kepala BPBK Abdiya Rabu kemarin. Air pasang yang merendam areal tanaman padi dan benih yang disemai di kawasan tiga desa tersebut selama sepekan terakhir juga sudah surut. Akan tetapi tanaman padi yang terendam sebagian mati, seperti tanaman padi milik Imum Zakaria, Bakar, Nazir, dan Kejren M. Ali. Sedangkan benih yang belum dicabut juga mati terendam air pasang antara lain milik Zakaria Pawang, Hasan, Rawi, dan Rashid. Kondisi ini mengakibatkan para petani di tiga desa itu kewalahan mencari bibit pengganti. Darlun sebanyak 145 warga fakir miskin di Kecamatan Darussalam, Banda Aceh, mendapatkan sembako berupa sirup, gula, dan minyak goreng dari musbika, badan kerjasama antar desa dan unit pengelola kegiatan Kecamatan. Penyerahan sembako secara simbolis dilakukan Kecamatan Darussalam, Baharudin, kepada warga Rabu kemarin di Aula Kantor Kecamatan. Baharudin mengatakan bahwa bantuan ini berasal dari dana surplus simpan pinjam perempuan tahun 2015-2016 sebesar Rp30 juta yang dikelola unit pengelola kegiatan atau UPK Kecamatan Darussalam. Dengan dana ini bisa membantu sembako 145 warga miskin dari 29 gampung di Darussalam atau 5 setiap gampungnya. Menurut pendataan penerima sembako dilakukan panitia kecamatan agar lebih selektif. Karena dalam bulan Ramadan ini banyak lembaga yang memberikan bantuan ke masyarakat, penyalurannya perlu diatur agar tidak tumpang Tindi dan merata. Camat Darussalam berharap sembako ini dapat meringankan beban para pakir miskin serta membuat semua keluarga berbahagia di bulan Ramadan. Semoga bantuan ini juga dapat memotivasi pihak lain untuk saling berbagi. Dari Newsroom Srambi Tanjung Permai Sekian berita malam edisi Kamais 1 Juni 2017. Berita pagi Srambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.fromdsm.comfollow juga Twitter @fromdsm. Berlon wasalam.